Assalamualaikum Sederlun berita malam edisi hari ini Rabu 1 Maret 2017 dibacakan Ardiansyah Hujan lebat sambut Raja Salman Presiden Jokowi Selamat datang Raja Salman, hari ini Raja Salman bertemu tokoh lintas agama Longsor 6 meter timbun jalan melabuk gempang sudah 5 hari lumpuh 20 gampung definitif diabdia belum ada SKPJ geci Proses pencairan APBG terkendala Dengarkan juga sajian berita Británia, lainnya yang objaví v tim ktorá sa FM berita malam ini juga bisa anda dengarkan di radio City v FM ktorá Radio objaví v FM ktorá dan radio Rimba Arkansase, ktorá FM objaví v Arkansase, ktorá sa objaví v Arkansase, ktorá Sebelum hujan deras saat penyambutan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Lobi Istana Bogor. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan selamat datang ke Indonesia kepada Raja Arab Saudi tersebut yang tiba siang tadi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia ini akan berlangsung sejak tadi hingga Kamis mendatang. Selain memenuhi undangan Presiden Jokowi, kunjungan Raja Salman juga dalam rangka menandatangani sejumlah kesepakatan kerjasama dan berlibur ke Pulau Bali. Presiden Jokowi didampingi beberapa Menteri Kabinet Kerja dan Gubernur DKI, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, usai menyambut langsung di Bandara Halim, langsung menuliskan ucapan selamat datang melalui penpek Presiden Jokowi Dodo. Tulisan Jokowi tersebut memposting foto dirinya dan Raja Salman berjalan di karpet merah Bandara Halim Perdana Kusuma. Proses penyambutan kedatangan Raja Arab yang menggunakan pesawat bedar itu cukup singkat. Raja beserta rombongan kemudian masuk ke dalam mobil yang telah disiapkan untuk kemudian meluncur ke Istana Bogor. Presiden Jokowi terlebih dahulu meninggalkan Bandara Halim untuk kembali menyambut Raja Salman di Bogor. Darlun longsor besar yang melanda jalan kilometer 84 di kawasan Tungkop, kecamatan Sungai Mas Aceh Barat dilaporkan sangat parah dengan ketinggian 6 meter. Badan jalan sepanjang 100 meter ditutupi longsor dan kayu sehingga jalur transportasi darat jalan Provinsi Lintas Melabu Aceh Barat gempang pidi tersebut sudah lima hari lumpuh total. Guna membersihkan dua titik longsor yang paling parah di kilometer 84 dan 82 atau menuju lokasi dibutuhkan tiga jam perjalanan darat dari pusat kota Melabu. Butuh dikerahkan segera alat berat yang hingga hari ini belum dikerahkan oleh pemerintah Aceh dan Pemkap Aceh Barat. Namun pada Rabu lalu TNI dari Kodim 0105, Koramil Sungai Mas, polisi dan masyarakat melakukan pembersihan secara manual dengan menggunakan cangkul. Tetapi tidak mampu mengatasi longsor yang parah tersebut. Dan Dim Aceh Barat, Letkol Infantri Heri Riana Sukma melalui Dandramil Sungai Mas, Kapten Infantri Mazuar mengatakan pihaknya akan membersihkan longsor pada kilometer 82, yakni sehingga bisa dilewati sepeda motor untuk roda 4 tidak dapat dilewati. Sementara Camat Sungai Mas M. Jamin menambahkan Pemkap Aceh Barat telah melaporkan kasus longsor tersebut ke pemerintah Aceh dengan harapan segera dibantu penanggulangannya. Darlun sebanyak 20 gampung di Aceh Barat Daya secara resmi telah mendapat status definitif sejak November 2016 lalu. Namun hingga saat ini belum dikeluarkan surat keputusan atau SK pejabat kesi oleh Bupati Setempat. Seperti diketahui bahwa 20 gampung yang baru definitif tersebut sebelumnya berstatus desa persiapan. Menteri Dalam Negeri menerbitkan keputusan tentang nama dan kode 20 desa tersebut sehingga status meningkat menjadi definitif. Keputusan ini diserahkan oleh Kepala Subdirektorat Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada Kemendagri RI, Rosmaryati MSI kepada Bupati Jubri Hasanuddin dalam acara di Meligo Bupati Blankpidi 11 November 2016 lalu. Sementara itu, Ketua Forum Gesi Kabupaten Abdiah Hasani menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pemkap Abdiah atas keberhasilan mendefinitifkan 20 gampung yang sebelumnya berstatus gampung persiapan. Tetapi kendala 20 gampung yang baru tersebut dilaksanakan PLT Gesi yang SK-nya dari camat setempat sehingga tidak bisa secara maksimal menyusun RKPG untuk pencairan APBG 2017. sudah Darulun Satreskrim Narkoba Polres Langsa terpaksa menembak kaki seorang tersangka bandar narkoba atau pengedar sabu-sabu Ibrahim, 40 tahun warga Gampung, Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur karena coba melawan petugas dengan senjata tajam jenis celurit. Laku berusaha melawan dan hendak kabur ketika personil opsnal Satres Narkoba menggerebek salah satu rumah kosong di daerah tempat tinggalnya kemarin malam. Bersama tersangka, polisi menyita barang bukti 17,15 gram sabu, timbangan digital, senjata tajam, dan lainnya. Kapol Res Langsa KBPH Iskandar ZASIK melalui Kasatres Narkoba Ibtu Agung Wijaya Kesuma SIK didampingi sejumlah perwira lain mengatakan, Tersangka Ibrahim yang telah lama masuk target operasi berhasil ditangkap berkat adanya laporan masyarakat yang resah atas perbuatan pelaku mengedarkan sabu-sabu di wilayah sekitar Langsa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Sudah lintas Birenta Kengon, tepatnya di kilometer 27 kawasan Corpang 5, Juli Biren terancam putus karena terdapat titik longsor yang semakin melebar di gerus hujan deras Selain di kilometer 27, juga terdapat beberapa titik longsor lain di kilometer 16, 21, dan 24, serta badan jalan yang turun dan bergelombang. Dari amatan Seram BFM, titik longsor di kilometer 27, di sebelah kiri dari Biren sudah sekitar 5 meter, pinggir jalan longsor dan sudah terkena di badan jalan sekitar 4 meter lebih. Longsornya pada titik tersebut karena di bawahnya terdapat gorong-gorong dan setiap hujan deras, tebing serta badan jalan terkikis air. Menurut pengendara, bila melintasi pas di atas titik longsor, kemungkinan kendaraan bisa masuk ke jurang dan longsor semakin melebar. Beberapa warga sempat mengatakan kondisi ruas jalan Birenta Kengon sejak sebulan terakhir semakin membahayakan. Titik longsor berada di kilometer 27, juga beberapa tempat lain. Para pengendara serta warga setempat berharap dinas terkait segera melakukan perbaikan pada titik longsor karena dikhawatirkan akan meluas sehingga seluruh badan jalan akan amblas dan akhirnya jalur Birenta-Kengon bisa terganggu. Zadlun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Baradaya mengusulkan Fahru Razi untuk PAW Pergantian Antrawaktu, salah seorang komisioner anggota Komisi Independen KIP setempat untuk masa bakti 2017-2018. Razi sebelumnya menempati urutan 4 dari 5 orang calon anggota cadangan Komisioner KIP Abdia sesuai penetapan DPRK Abdia pada 11 Juni 2013 lalu. Ketua Komisi ADPRK Abdi Iskandar mengatakan usulan Fahru Razi untuk PAW salah seorang Komisioner Kib Abdi Muhammad Jakpar. Komisioner Kib Abdi saat ini tersisa 4 orang karena salah seorang anggotanya Muhammad Jakpar terkena sanksi pemberhentian tetap berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada 25 Oktober 2016 lalu. Menurut Iskandar, rapat pleno Komisi ADPRK Abdiah 22 Februari lalu menetapkan Parurazi sebagai PAW salah seorang komisioner KIP Abdiah. Usulan penetapan ia sebagai PAW komisioner KIP Abdiah ditujukan kepada Ketua KIP Provinsi Aceh dan diteruskan kepada KPURI melalui surat tertanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani Wakil Ketua DPRK Abdiah Romy Syahputra. Darlun Perusahaan Daerah Bina Usaha menjalin kerjasama dengan PT Pelindung Satu Loks Mawai mengelola tangki crude pump oil atau CPU kelapa sawit yang berada di kompleks Pelabuhan Kurunggeke, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Kerjasama ini ditandai dengan penekianan naskah kerjasama Direktur PD Bina Usaha Yuf dan General Manager PT Pelindung Satu Loks Mawai, Prahadi Winarso di Kantor Bupati Aceh Utara. Untuk diketahui, tangki CPO tersebut dibeli Pemkap Aceh Utara untuk dikelola PD Bina Usaha pada tahun 2003 senilai 8 miliar rupiah. Namun hingga saat ini tangki berkapasitas 3.700 ton tersebut tidak bisa dimanfaatkan perusahaan karena kondisinya sudah 14 tahun terlantar. Sementara itu pelaksana tugas Sekda Aceh Utara Abdul Aziz mengatakan pihaknya kemarin memfasilitasi pertemuan Pelindo dengan PD Bina Usaha untuk menjalin kerjasama dalam memanfaatkan tangki CPU tersebut. Pelindo berencana akan memanfaatkan tangki tersebut untuk menampung minyak dari pabrik kelapa sawit yang ada di Aceh untuk diolah dan diekspor. Dari hasil pengelolaan tangki CPU tersebut, Pemkap tentunya akan mendapatkan keuntungan. Namun persentase pembagian keuntungan belum dibicarakan karena masih menunggu perbaikan soal pembagian hasil dari pengelolaan tersebut akan dituangkan dalam kesepakatan bersama nantinya. Dari Newsroom Pantai Tanjung permai sekian berita malam ini Rabu 1 Maret 2017.